udah lebih beralami akhirnya beres juga ya. Gimana pendapatnya? Ada yang mau ngasih komentar boleh langsung di ini mau komentar bagus, mau komentar jelek bakal gua terima dan masih pada pengen benar gua nyanyi lagu yang lain ya? Kalau mau komen lagi, maunya lagu apa, lagu siapa? Nanti bakalan gua Oke? Kita tunggu lagi. Lanjutnya. bye. -bye. Bye.